Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'ad. Ikhatibillah arrahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Sore hari ini ini yang pertemuan pertama kali Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di masjid yang insyaallah senantiasa diberkahi-nya. Kemudian mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan bisa istiqomah untuk melanjutkan menghabiskan kitab Manhajus Salikin dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan kepada kita hidayat taufik amin ya robbal alamin salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati ⁉️ Rahimani wa ⁉️ Jami'an Uh, saya diminta untuk tetap mengajar masalah fikih dan masalah fikih ini termasuk masalah yang luas. Kemudian kitab yang akan kita bicarakan ini yang paling ringkas, termasuk kitab yang paling ringkas dalam masalah fikih dan juga termasuk yang di, banyak direkomendasikan oleh para ulama untuk kitab ini diajarkan. Adapun kitab ini yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasar Sa'di ini adalah termasuk kitab yang ringkas, tetapi e, mencakup keseluruhan dalam masalah fikih. Jadi maka pembahasan yang disebutkan di dalamnya itu pertama, jadi dia hanya mengambil masalah-masalah yang tidak ada hilaf di dalamnya. Jadi beliau hanya menuliskan buku di dalamnya itu Adalah sesuatu yang itu tidak ada perselisihan di antara para ulama Itu yang pertama Yang kedua Bahwa e, beliau hanya menyebutkan dalil-dalil itu yang sudah masyhur. Dalil yang disebutkan di dalam kitab ini itu pun dalil yang sudah Artinya apa tidak asing di telinga kaum muslimin Jadi kalau disebutkan dalilnya Maka dalilnya itu sudah Artinya sudah dikenal oleh kalangan kaum muslimin Kemudian yang ketiga Jadi dalam kitab ini Kitab ini bahwa beliau ketika me menyebutkan di dalamnya Itu semuanya adalah perkara-perkara yang yang rohje Yang kuat menurut beliau Jadi hanya menyebutkan pendapat-pendapat yang kuat Yang itu e tidak banyak Tidak ada perselisihan yang disebutkan di dalamnya Iya. Adapun nanti kalau kita menyebutkan bahwa di sini ada khilaf itu saya uh, hanya menyebutkan sebagian saja, uh, tidak secara keseluruhan. Kemudian uh, saya pun juga akan berusaha untuk kemudian hanya mengambil poin-poin yang ada di dalam kitab ini supaya uh, waktu yang ditetapkan kepada kita uh, bisa selesai kitab ini. Artinya waktu yang ditentukan bisa selesai, kita bisa selesaikan kitab ini mudah-mudahan dan insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta supaya kitab ini bisa selesai kemudian saya juga akan membacakan secara cepat secara cepat ya kira-kira misalnya apa namanya karena waktu yang diberikan juga satu setengah jam saya akan berbicara secara apa namanya cepat berkaitan dengan ini kemudian nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan Itu yang berkaitan sedikit mukadimah dengan kitab ini. Ihwatabil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau memulai memulai apa namanya penulisan kitab ini dia memulai dengan al-Ahkam. Di mukadimah itu di situ ada ditulis al-Ahkam. Al-Ahkam itu khomsah itu karena sebenarnya itu kan matan, jadi ada poin 1, 2, 3, dan empat. E, itu adalah alahkam al itu homsah. alahkam al itu dibagi menjadi dua, ada alahkam al al-wadaiyah itu nanti dibicara di usulul fikih ya, ada alahkam al al-wadaiyah, ada alahkam al at-taklifiyah. tentunya kalau dalam e, dua-duanya hukum ini dibahas dalam fikih. Uh, kalau al-lahkam At-taklifiyah itu ada lima Al-lahkam at-taklifiyah Itu ada lima Yang pertama adalah apa di situ Al-wajib Ada al-muharram uh, Al-wajib lawannya adalah muharram Kemudian ada Apa Ada uh, Sunnah Atau uh, masnun uh, Yang lawannya itu adalah makruh. Kemudian yang kelima itu adalah mubah Kemudian apa itu istilah wajib? Wajib itu adalah manusi bafailuhu yu akobutarikuh. Jadi wajib itu adalah diberi pahala jika orang mengerjakan yang wajib dan diberi sanksi, diberi dosa, diberi hukuman bagi siapa saja yang meninggalkan yang wajib. Ini pengertian dari wajib. Cuma nanti yang timbul pertanyaan kapan hukum itu dikatakan wajib? Hukum itu dikatakan wajib itu kalau terpenuhi tiga. Jadi kalau terpenuhi tiga maka hukum itu menjadi wajib. Yang pertama ada perintahnya. Yang pertama itu ada perintah. Yang kedua tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan Jadi hukum itu baru bisa dikatakan wajib Kalau ada tiga Yang pertama itu ada perintah Kalau hukum ada perintah Kemudian tidak pernah ditinggalkan oleh nabi Dan ada ancaman maka hukum itu menjadi wajib Kita ambil contoh misalnya Sholat lima waktu itu hukumnya apa Hukumnya adalah wajib Kenapa kok sholat lima waktu itu hukumnya adalah wajib? Pertama, ada nggak perintahnya? Ada perintahnya, ya kan? Ada perintahnya sholat lima waktu. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan satu saja sholat lima waktu? Tidak pernah. Ada nggak sanksi bagi mereka yang mengertinya meninggalkan sholat lima waktu? Ada. Maka sholat lima waktu itu menjadi wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok dia wajib? Pertama, ada? Ada nggak perintahnya? ada perintahnya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu hari saja puasa Ramadan dengan sengaja? Tidak. Kemudian yang ketiga ada enggak ancaman bagi mereka yang meninggalkan? Ada. Maka hukum itu menjadi wajib. Seperti juga misalnya birrul walidain itu hukumnya apa? Wajib. pertama, ada enggak perintahnya birrul walidain? Ada. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam durhaka sama orang tuanya? Hah? Eh seandainya, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam durhaka Nah, tentunya adalah apa Jadi ini satu kesalahan yang terjadi pada Sebagian kaum muslimin adalah ketika ada seorang Yang menyata apa namanya, Nabi SAW bersabda bahwa kedua orang tuanya itu adalah di neraka Kedua orang tuanya adalah finnar sandainya, sandainya kita katakan bahwa itu adalah dosa Nabi SAW mengatakan kedua orang tuanya finnar itu adalah dosa Iya kan, ini kan berarti hukum berbakti sama orang tua itu bukan kewajiban, iya kan? Tapi itu kan ingat bahwa Rasulullah SAW itu La layantiqwanil hawa, tidaklah beliau berkata kecuali ah, berdasarkan wahyu. Jadi itu adalah padahal tidak mungkin Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memilih untuk bermaksiat kepada Allah ketimbang dia menyatakan orang tuanya itu finnar. Ini adalah apa namanya kita katakan itu sesuatu yang ah, tidak mungkin Rasulullah Sallam akan mengatakan kecuali itu memang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wataala. Dan ada nggak ancaman bagi mereka yang durhaka sama orang tua? Ada, maka berbakti sama orang tua hukumnya adalah wajib. Kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, salah satu dari tiga ini tidak ada, maka hukum itu tidak menjadi wajib, tapi turun menjadi apa? Menjadi Sunnah menjadi Sunnah misalnya apa Nabi saw pernah meninggal apa meninggalkan atau tidak ada ancaman bagi mereka yang tidak ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan contoh kita katakan adalah apa sholat misalnya sholat duha itu hukumnya apa Sunnah kalau ada nggak perintahnya sholat duha misalnya ada ya kan ada perintahnya kemudian Pernah Nabi SAW meninggalkan sholat duha? Pernah Nabi SAW meninggalkan sholat duha? Hah? Meninggalkan? Nabi SAW pernah meninggalkan sholat duha? Ya. Karena memang masalah khilaf di antara para ulama dalam masalah ini Dan itu tidak ada khilaf sebenarnya sholat duha itu adalah sunnah Kenapa? Karena Nabi SAW secara perbuatan itu tidak mengerjakan tapi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah berwasiat kepada Abu Hurairah supaya tidak meninggalkan sholat dua rakaat pada waktu duha. Jadi kalau ada misalnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok bertentangan dengan perbuatan, ada kaulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah, tapi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan, maka dalil menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Ada gak ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat duha? Tidak ada, karena tidak ada maka hukum itu tidak menjadi wajib tapi menjadi apa? Sunnah Tapi misalnya tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Sunnah Tahiyatul masjid itu hukumnya adalah sona. Tapi ada enggak perintahnya solat tahiyatul masjid? Ada. Pernah Nabi saw meninggalkan solat tahiyatul masjid? Hah? Pernah Nabi saw meninggalkan solat tahiyatul masjid? Nabi saw meninggalkan. Karena apa? Karena Nabi saw mengatakan apa? Eh, Sandinya Nabi saw meni apa namanya? Tidak pernah meninggalkan maka tentunya tidak akan berkata kepada Bilal. Karena Nabi SAW berkata kepada Bilal, Wahai Bilal, akimu hatta tarawni. Wahai Bilal, ikomahla ketika engkau melihat saya datang. Pertanyaan, ketika Rasulullah SAW, karena rumah Rasulullah SAW itu berdampingan dengan masjid, ketika Rasulullah SAW keluar kelihatan Bilal sudah mengumandangkan ikomah. Kapan Rasulullah SAW sholat tahiyatul masjid? Ha? Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Tahiyatul Masjid? Di sini menunjukkan apa? Bahawa Nabi Sallam meninggalkan sholat Tahiyatul Masjid. Sandainya itu adalah apa namanya? Wahai bilal, jangan ikomah dulu sampai saya selesai sholat dua, dua rakaat. Tidak ada pun juga ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada juga perbuatan Nabi Sallam melarang dengan isyarat atau dengan ucapan atau dengan perbuatan itu kepada bilal. Ini bahkan ucapan Nabi Sallam mengatakan apa? Akimu hatta tarauni. Ah Dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW meninggalkan Salat tahiyatul masjid Dan ini dalil menunjukkan bahawa Salat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah sunnah Walaupun sebagian dari ulama Menyatakan bahawa itu adalah wajib Dan Karena uh, mazhab Az-Zahiriyah mengatakan bahawa Salat tahiyatul masjid itu adalah wajib Taib, Itu uh, adalah sunnah Kemudian yang haram, haram uh, Pengertian dari haram itu adalah apa? Kalau pengertian sunnah tadi adalah yusabu fa'iluhu wala yu'aqabut tarikuhu. Sunnah itu adalah apa? Diberi pahala jika orang itu mengerjakan dan tidak diberi sanksi jika dia meninggalkan. Jadi tidak ada sanksi kalau orang itu meninggalkan yang yang sunnah. Cuma di sini perlu diketahui bahwa ini sunnah menurut ulama ulama usul. Karena sunnah itu pengertian sunnah itu ada tiga tinjauan. Ada sunnah menurut ulama muhadisin, ada sunnah menurut ulama fikih, dan ada sunnah menurut ulama usul. Dan sunnah yang pertama yang menurut ulama muhadisin itu adalah makna yang makna yang asli. Itulah makna yang asli dari kata sunnah. Jadi kalau Nabi saw mengatakan sunnah itu maksudnya apa? Eee, sama dengan hadis, sama dengan hadis. Apa itu hadis? Apa itu sunnah? Mau difilen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minkau lin, au filen, au takkirin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun takrir Maka itu adalah apa? Itu adalah pengertian sunnah dan ini makna yang asli dari kata sunnah. Adapun sunnah menurut ulama fikih dan ulama usul itu adalah makna sunnah belakangan. Jadi belakangan. Karena ulama fikih mengatakan itu sunnah, sunnah artinya apa? Kalau menurut ulama fikih, kalau ulama fikih mengatakan sunnah itu adalah apa? Perkara yang bukan wajib. Perkara-perkara yang bukan wajib itu bukan, itu termasuk sunnah, iya kan? Seperti misalnya solat duha itu wajib atau bukan? Iya kan? Tidak wajib berarti itu apa? Sunnah, iya kan? Maksudnya sesuatu yang bukan wajib itu adalah sunnah. Itu menurut ulama. Fiki. Kalau sunnah menurut ulama usul Sebagaimana yang dituangkan Di dalam buku yaitu apa Diberi pahala jika dia mengerjakan Dan tidak ada uh, sanksi, tidak ada dosa Tidak ada hukuman bagi Yang meninggalkan Taib ini Pengertian dari sunnah, kemudian yang ketiga Mananya adalah Muharram. Haram, Muharram itu uh, Apa namanya adalah Kebalikan dari yang wajib apa pengertiannya Muharram? Adalah yusabu tarikuhu Yusabu tarikuhu wa yu'akabu failuhu Haram itu adalah apa? Diberi pahala jika orang itu meninggalkan yang haram Jika dia meninggalkan yang haram maka diberi pahala Meninggalkan zina dapat pahala Meninggalkan segala bentuk maksiatan Segala macam bentuk kemaksiatan dia tinggalkan, yang haram dia tinggalkan, minum khamar misalnya dia tinggalkan, merokok dia tinggalkan, maka dia dapat pahala. Ya. Tapi kalau misalnya apa, dia mengerjakan yang mengerjakan yang haram, maka baru dapat ah, dosa. Dia dapat dosa jika dia mengerjakan yang ah, yang haram dan mendapatkan pahala jika dia meninggalkan yang haram. Dan lah, haram ini itu sama dengan wajib. Jadi hukum haram itu adalah apa? Uh, kalau terpenuhi tiga, jika terpenuhi tiga, yang pertama apa? Ada larangan. Yang kedua tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang ketiga ada ancaman. Maka hukum itu adalah menjadi haram. Seperti misalnya apa? Kita katakan zina itu hukumnya apa? Haram. Kenapa zina itu haram? Ada nggak larangan tentang zina? Ada, iya kan. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzina? Tidak. Kemudian yang ketiga ada ancaman bagi mereka yang bersinah? Ada. Dalil menunjukkan bahwa zinah itu adalah haram. Surbul khomri. Minum khomri itu hukumnya apa? Uh, khoma, uh, haram. Kenapa haram? Ada gak larangan minum khomri? Ada. Pernah Nabi SAW minum khomri? Tidak. Ada ancaman bagi mereka yang minum khomri? Ada. Maka khomri itu adalah menjadi haram. Jadi apa saja perbuatan yang itu adalah apa namanya... E, kalau terpenuhi tiga Maka itu adalah haram Tapi kalau salah satu tidak ada Maka dia turun Tidak menjadi haram tapi turun menjadi apa? Makruh nah, Menjadi Makruh hukumnya Seperti misalnya apa? Apa itu makruh? Makruh adalah Ma'uthiba tarikuhu Walam yu'akob failuhu Kebalikan dari sunnah Kalau makruh itu lawan dari sunnah Itu adalah apa? Diberi pahala jika orang itu meninggalkan Jika dia meninggalkan perkara yang makruh Maka itu adalah Dapat pahala jika dia meninggalkan Dan tidak ada sanksi jika dia mengerjakan Jika dia mengerjakan Misalnya kita katakan adalah apa Misalnya di dalam sholat Di dalam sholat itu memejamkan mata itu Jatuh dalam perkara yang makruh Sholat sambil merem Itu kan makruh hukumnya Kenapa? Karena e, kalau dia melek, dia melihat, artinya melihat ke depan sujud, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia misalnya merem sambil sholat, maka tidak ada, tidak ada dosa, tidak ada sanksi bagi dia. Maka ini adalah apa namanya? Itu adalah pengertian dari makruh-makruh. Misalnya juga nanti dalam perkara makruh, ketika misalnya duduk. Uh, ada nanti makro ya dalam duduk, ada makro dalam uh, apa namanya uh, tidur, ada yang makro nanti di dalam minum, ada yang makro misalnya minum sambil uh, jalan, ya kan minum sambil berjalan, minum sambil ini adalah perkara yang makro hukumnya, uh, makro hukumnya. Tapi itu adalah apa namanya? Ada ancaman bagi mereka yang minum sambil berjalan? Sebenarnya tidak ada, tidak ada ancaman yang menunjukkan bahwa Orang yang minum sambil berjalan itu dapat ancaman ini dan itu maka apa namanya hukum itu tidak menjadi haram. Ini adalah e, pengertian dari makruh. Kemudian yang terakhir yang kelima itu adalah mubah. Mubah ini adalah e, apa namanya? Jadi Allah di fiiluhu watarkuhu ala hadi insawa mengerjakan atau meninggalkan itu sama. Jadi tidak ada perintah, tidak ada larangan Tidak ada pahala jika dia mengerjakan Tidak ada dosa jika dia meninggalkan Jadi kita katakan Mengerjakan atau dia meninggalkan Itu sama sekali tidak ada Tidak ada kaitannya dengan pahala Tidak ada kaitannya dengan dosa Itu namanya mubah Seperti misalnya apa Mubah itu minum Minum ini kan masalah perkara yang mubah Ada gak pahala kalau saya minum air putih? Hah? Ada enggak pahala kalau saya minum air putih? Tidak ada. Ada enggak dosa kalau saya meninggalkan minum? Tidak ada. Ia kan? Ini kan perkara yang mubah. Memakai tisu ini hukumnya apa? Mubah. Ia kan? Mubah hukumnya. Ada enggak pahala kalau saya memakai tisu? Tidak ada. Ada enggak dosa kalau saya meninggalkan tisu tidak memakai tisu? Tidak ada. Maka tidak ada kaitannya dengan pahala. Tidak ada kaitannya dengan dosa. Itu perkara yang mubah perkara yang mubah semua jenis apa saja kita katakan menggunakan meja ini hukumnya apa mubah iya kan ada enggak pahala kalau saya pakai meja ini misalnya ngisi pengajian pakai meja dapat pahala tidak ada kaitannya dengan pahala iya kan ada enggak dosa kalau saya meninggalkan meja artinya tidak memakai meja tidak ada maka ini ini adalah perkara yang mubah ini adalah perkara yang mubah maka kita katakan tapi mubah mubah itu adalah Laha Lahakah makosit? Perkara yang mubah itu adalah mengikuti nanti kepada hukum. Jadi mengikuti, misalnya minum ini hukumnya tadi apa? Mubah, iya kan? Tapi ingat minum ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi apa? Makruh, bisa menjadi makruh. Kenapa? Karena nanti mubah ini mengikuti kepada hukum. Contoh, minum air, berbuka. Ketika berpuasa itu hukumnya apa? Wajib Berbuka ketika berpuasa Itu hukumnya apa? Wajib Mau dia puasanya sunah atau puasanya wajib Berbuka itu hukumnya adalah wajib Berbuka itu hukumnya adalah wajib Apapun Apapun yang dia minum untuk Membatalkan puasa Atau yang dia makan untuk membatalkan puasa Maka membatalkan ini Makan dan minum ini menjadi wajib Padahal aslinya apa? perkara yang mubah. Tapi sebaliknya, kalau dia siang hari minum pada bulan Ramadan, maka air ini menjadi apa? Air ini menjadi haram. Kenapa? Karena itu adalah apa? Dia eh, apa namanya? bisa membatalkan puasa ketika dia minum di siang siang hari. Iya kan? Tapi kalau misalnya apa namanya? makan kurma ketika berbuka, jenisnya kurma, maka itu adalah apa? sunnah. Iya kan? Itu adalah sunnah Berbukanya itu hukumnya adalah wajib Tapi makan jenis kurma Itu hukumnya adalah apa? Sunnah Seandainya itu adalah kurma itu wajib Berapa banyak orang yang berdosa ya kan? nah, Hanya orang-orang Arab saja yang dapat pahala yang banyak Orang Indonesia nah, ter terhalangi untuk mendapatkan pahala Kenapa tidak ada kurma? Misalnya, Artinya apa namanya Orang Indonesia sukanya berbuka dengan gorengan Bukan dengan kurma ini adalah apa namanya kita katakan yang sunnah itu adalah maka kurma itu menjadi sunnah. Type ini adalah apa berkaitan dengan dan itu apa kembali kepada semua nanti akan kita lebih berbicara ke detailnya. Type kita lanjutkan kitabut tohar. Jadi para ulama ketika menulis kitab itu selalu diawali dengan kitabut tohar apa saja baik itu kitab hadis, kitab hadis kalau hadis tentang hukum atau misalnya hadis tentang diawali dengan fikih, itu biasanya diawali dengan kitab utoharah. Toharah tohara yang e, harus kita pahami bahwa toharah yang jika yang di apa dibuat oleh ulama fikih itu artinya lebih mak maknanya itu lebih banyak kepada toharah hisiah. Jadi toharah itu Hissiyah itu lebih banyak Dibicarakan oleh ulama-ulama fikih. Kenapa? Karena Tohara Hissiyah Tohara itu ada dua Ada Tohara Ma'nawiyah Ada Tohara Hissiyah Tohara Ma'nawiyah itu lebih banyak dibicarakan oleh Ulama-ulama Tauhid dan ulama-ulama suluk. Artinya apa namanya Lebih banyak Berkaitan dengan hati Kalau Tohara Ma'nawiyah Itu lebih banyak berkaitan dengan hati seperti misalnya apa? Ini kalau hati, ini paling banyak pembicaranya siapa? Ulama Tohid atau ulama Suluk? Ulama Suluk artinya yang lebih banyak ke akhlak taskiyatul nufus, ya kan? Misalnya apa? Kalau hati berkaitan dengan apa? Misalnya kesirikan, itu yang lebih banyak apa? Lebih banyak adalah ulama Tohid, ya kan? Hati kesirikan atau misalnya apa kebidahan? Itu lebih banyak ke ulama Tohid. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan penyakit hati, sombong, uh, ujub, ya kan, kemudian apa namanya hasad, nah itu lebih banyak ke ulama-ulama uh, suluk. Tapi kalau yang kedua tohar hisya, ini lebih banyak dibicarakan oleh ulama-ulama fikih, karena hisya itu artinya apa? Toharo yang berkaitan dengan apa? Yang bisa dilihat dengan mata, yang bisa di, uh, didengar dengan telinga, bisa dicium, bisa dirasakan. Uh, bisa di apa namanya? itu taharah hissiah yang bisa dipegang, itu taharah hissiah. Dan ini yang kita lebih banyak nanti kita bicarakan. Taharah itu artinya taharah artinya secara bahasa itu artinya nazafa, an nazaha. Jadi taharah secara bahasa itu artinya bersih, suci. Itu secara bahasa. Adapun pengertian secara istilah yaitu adalah rafu'ul hadas Wa izalatun najas Jadi tohara itu artinya Kali ini tohara menurut ulama fikih ya Adalah pengertian tohara Menurut istilah Raf'ul hadas wa izalatun najasa Mengangkat hadas Dan menghilangkan najis Itu mana tohara Mengangkat hadas uh, Hadas itu artinya apa Yang menghalangi seorang itu untuk melakukan ibadah sholat Atau yang lainnya itu mana hadas kalau mengangkat hadas artinya yang menghilangkan apa saja yang yang apa namanya yang bisa di yang bisa menghalangi dia untuk melakukan ibadah solat nah hadas ini ada dua ada hadas kecil dan ada hadas besar hadas kecil itu yang mewajibkan dia berwudu dan hadas besar itu yang mewajibkan dia mandi ini adalah apa hadas kecil yang mewajibkan dia wudu Hadas besar itu yang mewajibkan dia mandi. Itu hadas besar. Karena ini menghalangi seorang itu untuk melakukan ibadah. Kemudian yang kedua adalah izalatun najasa. Adalah menghilangkan najis. Tentunya najis yang dimasukkan juga dalam fikih adalah najis hissiya. Najis hissiya. Najis yang bisa, dilihat, yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Yang bisa di... artinya di... Uh, kita katakan sesuatu yang kotor menurut syariat. Tapi di sini ada pun uh, ruang lingkup pembahasan toharo yang ada di dalam kitab ini nah, toharo yang tentunya setelah toharo hisya ini tentunya setelah toharo manawiya. Artinya apa? Tidak ada faedahnya toharo hisya jika seorang itu tidak uh, membersihkan hatinya, membersihkan batinnya. Nah, itu dari segala macam kesyirikan Kenapa? Karena tauhid inilah yang akan Yang menentukan amal seseorang itu diterima atau tidak nah, Jadi tauhid itu yang menentukan Keikhlasan seseorang itu yang menentukan Amal seseorang itu baru bisa diterima Amalnya atau tidak Walaupun misalnya secara toharah Wudunya itu betul-betul sesuai dengan Nabi Tapi kalau hatinya tidak ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita katakan amal wudunya itu percuma atau amalannya menjadi sia-sia. Demikian juga solatnya itu juga menjadi sia-sia kalau apa? Nah, kalau e, kita katakan toharo manawiyah toharo hatinya itu tidak karena Allah Subhanahu Wataala. Maka e, toharo hizya itu sebelum toharo hizya maka dia harus membersihkan yang namanya toharo manawiyah Adapun taharah hissiah, ruang lingkup pembahasan taharah hissiah yang disebutkan di dalam buku ini, mungkin kita akan berbicara tentang air, berbicara apa saja yang apa pembahasan dalam taharah, dalam fikih, yang pertama akan dibicarakan tentang bab air. Kemudian nanti yang kedua dia akan berbicara tentang bab jenazah. Bab kemudian yang ketiga dia akan berbicara tentang istinja, ada pada buang hajat Kemudian nanti yang keempat kita akan berbicara uh, dalam bab taharah yaitu tentang menghilangkan najis dan uh, apa saja yang termasuk ke dalam najasa. Kemudian uh, selanjutnya yang kelima uh, itu adalah kita akan berbicara tentang wudu, uh, wudu setelah wudu kemudian mengusap uh, khuf dan jib, kemudian uh, pembatal-pembatal wudu. Uh, nanti kita akan berbicara tentang mandi. Kemudian Tayamum Dan terakhir berkaitan dengan Ahkamul Haid Wan Nifas Ini uh, Ruang lingkup pembahasan Di kitab Toharo uh, Di kitab Fiki Kita lihat yang pertama, fasal yang pertama Pembahasan yang pertama dari kitab Toharo Yaitu bab filmnya Bab tentang air Bab tentang air Jadi perlu diketahui bahwa Uh, toharoh ini air ini kenapa kok sangat penting dibahas karena itu berkaitan dengan syarat sahnya solat. Syarat sahnya solat itu apa? Wudu. Sementara wudu itu harus menggunakan air. Karena toharoh itu cuma ada dua. Ada toharoh dengan air, ada toharoh dengan soaid. Toharoh dengan air itu ada dua macam, yaitu adalah wudu dan mandi dan uh, yang kedua toharoh dengan soaid nah yaitu dengan tayammum dan dalil yang menunjukkan bahwa e, wudu adalah merupakan sarasannya sholat adalah sebagaimana disebutkan di poin dua itu adalah e, nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda layak berulahu salatah di komitahadah tahatayatawadlo Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian bigoiri tuhurin dengan tanpa bersuci Tanpa bersuci Maksudnya tanpa wudu Atau tanpa uh, mandi jika dia hadas besar Jadi ini beliau kata Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Ketika menyebutkan dalil Dalil itu sudah ma'ruh Artinya dalil itu sudah uh, Tidak ada lagi Artinya siapapun yang mendengarkan hadis ini uh, Orang langsung memahami Bahwa itu adalah menunjukkan uh, wudu itu adalah merupakan syarat sahnya Sholat Hadis ini mutafakun alaihi Kemudian beliau mengatakan, Famlam yatotohar minal hadasil akbar walasgor wan najasa, fala salatalahu. Siapa yang tidak bersuci dari hadas besar, kalau tadi hadas besar itu apa? Ia mewajibkan mandi. Walasgor, kalau yang hadas kecil, ia mewajibkan dia berwudu. Kemudian wan najasa menghilangkan najis. Tidak membersihkan dari najasa, maka fala solat alauh, maka tidak ada solat baginya. Artinya apa? Kalau solat tanpa wudu, sangka solatnya tidak sah solatnya. Kalau dia hadas besar tanpa mandi, dia solat, sangka solatnya tidak juga. Jangan. Ya Kalau dia habis kencing, tapi ini selalu saya sampaikan. Selesai kencing berwudu kemudian solat, sangka solatnya. Selesai kencing berwudu kemudian solat. Sangka sholatnya tidak. Nah, kenapa tidak sah sholatnya? Karena tidak sah wudunya Kenapa wudunya tidak sah? Karena belum istinja. Ya mestinya habis kencing cebok dulu ya kan. Jadi kalau bilang habis kencing wudu terus sholat ya tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena tidak sah wudunya Kenapa tidak sah wudunya Karena belum belum istinja, belum cebok ya kan. Ini adalah apa namanya? Kenapa? Karena najasa itu masih ada di Badannya Jadi harus dia hilangkan najasa dulu nah, Kalau kita sholat dengan pakaian yang ada najasa Sangka sholatnya maka tidak sah sholatnya Kenapa? Karena syarat sahnya sholat Itu pakaian itu harus bersih dari najasa Pakaian itu maksudnya apa? Pakaian harus bersih dari najasa Semua yang kita pakai Apa saja yang kita pakai itu harus bersih dari najasa Ya kan, Harus bersih dari najasa Semua yang kita pakai Bukan hanya sekedar baju celana Tapi semua yang kita pakai Kacamata, dompet, jam tangan, hp yang kita pakai Itu harus betul-betul bersih dari najasa Baik najasa hissiya maupun najasa manawiyah Yang kita pakai Misalnya ada orang memakai Di lengannya diikat benang Di lengannya diikat benang Atau di pinggangnya dikasih nah Ada ya kan ada tali, kemudian dikasih kain warna hitam, dibungkus dengan hitam, di, kemudian dipakai sholat. Sangga sholatnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Kenapa? Karena masih ada ah, najis, masih ada najis manawiyah. Najis manawiyah itu adalah kesirikan. Najis manawiyah itu adalah kesirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamal musriku Najasun. Sesungguhnya orang musrik itu adalah na, najis. Kesirikan itu adalah najis. Ia ya kan. Di dompetnya misalnya ada rajah raja ada jimat-jimat tulisan apa namanya di situ ada alif, bata, uh, huruf hijai, uh, bolak-balik. Kemudian dah tahu ya apa namanya. Ada yang bentuknya segi enam, ada yang bulat, ada yang uh, macam-macam. Ia ya kan. Kemudian dengan alasan bahwa ini apa Dia memakai supaya untuk kebal Untuk kemudian bisa pelarisan Atau untuk kemudian pelet nah, Untuk kemudian yang lainnya Maka ini adalah apa Ini yang dia pakai Maka itu tidak diterima sholatnya Kenapa? Karena di pakaian yang dia pakai itu Kita katakan masih ada najasa Kemudian Tohara itu ada dua Sebagaimana disebutkan di sini Tohara itu ada dua ada dua. Yang pertama toharo dengan air. Yang kedua toharo dengan apa tadi? Soit. Nah, saya tidak menerjemahkan soit ya. Yang pertama toharo dengan air. Kalau toharo dengan air ada berapa? Ada dua. Yaitu wudu, mandi. Iya kan? Toharo dengan air itu ada dua. Yaitu wudu dan mandi. Adapun yang kedua adalah toharo dengan soit. Yaitu adalah tayamum. Yang pertama, eh, ahaduhuma perhatikan di situ ahaduhuma wathoharo tunau'an tohara itu ada dua macam. Yang pertama adalah tohara bilma, nah, itu tohara dengan menggunakan air wahyal aslu dan ini adalah tohara yang asli. Ini tohara yang asli itu dengan a air fakul lumainazalaminasana. Jadi kalau kita bicara tentang air maka apa? Semua air yang turun dari langit fakul lumain nuzulaminas sama atau Nabi Amin al-Ardi atau air yang keluar dari bumi fahuatohurun maka air itu adalah tohur maka air itu adalah tohurun tohur itu artinya apa tohur artinya tohiron finabsihi womutahiron digairihi tohur ini istilah yang harus dipahami tohur artinya Zatnya itu suci Dan bisa mensucikan yang lain Itu makna tohur Jadi makna tohur adalah apa Secara zatnya itu adalah suci Dan dia juga bisa mensucikan yang lain Ini adalah apa namanya Fa, Kita katakan Fahuwa tohurun Tohurun adalah apa Yutahiru minal ahdasi wal akhbas jadi tohur itu artinya bisa membersihkan dari khobi, dari hadas dan juga bisa membersihkan dari khobas. Kalau hadas itu tadi apa? Yang menghalangi seorang itu melakukan ibadah, yaitu wudu dan mandi. Kemudian yang itu hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Kalau membersihkan khobas, maksudnya khobas itu artinya najasa. Jadi dia harus membersihkan najis itu dengan dengan air. Jangan ya nah, harus membersihkan air, apa namanya, najis itu dengan dengan air. Kecuali kalau dia tidak mendapati air, maka boleh diganti dengan yang yang lain. Walau taghayir ta'mhuu aulau nuhu awrihuu bisa intohir. Walaupun berubah berubah rasanya, warnanya dan baunya, tapi berubahnya itu dengan sesuatu yang suci, maka kita katakan itu adalah air itu suci. Jadi sebelumnya saya mengatakan begini, al aslu filma hukum aslinya air itu itu adalah suci. Dan ini sebenarnya bukan hanya air tapi berlaku untuk semuanya. Karena begini, karena apa namanya dalam fikih, fikih itu sebenarnya pokok bahasan yang paling besarnya itu cuma ada dua. Jadi kalau kita bicara fikih itu paling besar cuma ada dua ini, pokok-pokok bahasanya itu cuma dua ini. Yang pertama berkaitan dengan masalah ibadah, yang kita bahas dalam viki itu adalah ibadah. Yang kedua yang bukan ibadah, ya kan. Cuma ada dua ini. Ibadah itu kan lebih banyak ke misalnya apa dari toharos sampai misalnya apa namanya haji, haji termasuk juga di dalamnya nikah, itu nanti masalah ibadah. Tapi kemudian apa selain daripada itu itu lebih banyak ke masalah selain ibadah, misalnya jual beli, ya kan. Sewa-menyewa, pinjam-meminjam Kemudian nanti Wakaf, Kemudian nanti ada barang temuan Nanti ada hiwala Memindahkan hutang Masalah hutang, masalah riba Itu kan semuanya masalah apa? Masalah eh, yang kita katakan adalah Masalah yang bukan eh, Apa namanya? Bukan masalah ibadah Maka cuma ada dua kaidah. Kalau kita mengatakan fikih itu secara garis besar Cuma ada dua Maka apa? Garis besarnya Ah, berarti apa? Berarti yang kita bahas cuma ada dua, masalah ibadah dan bukan masalah ibadah. Dan masalah ibadah itu kita punya Ka'idah Kalau masalah ibadah kita punya ka'idah bahwa Allah aslu fil ibadatial manu. Bahwa hukum asal ibadah itu hukumnya adalah apa? Pelarangan. Hukum asal ibadah itu adalah haram sampai datan dalil yang menyatakan perintahnya, sampai datan dalil yang menyatakan syariatnya, sampai datan dalil yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa itu adalah Betul-betul uh, dari pembuat syariat Kalau Ada dalil Maka baru kita mengerjakan ibadah itu Maka apa? Ibadah itu baru bisa kita kerjakan Kalau memang ada dalil Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan Maka jangan coba-coba mengerjakan ibadah tersebut ya. Contoh misalnya Solat itu Solat lima waktu hukumnya apa? Uh, hukum aslinya solat lima waktu adalah apa? Haram Kenapa? apa? Solat lima waktu itu apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Maka hukum aslinya apa? Ibadah itu adalah apa? Haram. Hukum asal hukum aslinya solat lima waktu itu adalah apa? Haram. Ada enggak dalil yang memerintahkan kita solat lima waktu? Ada. Karena ada dalil kita mengerjakan solat lima waktu itu karena ada dalil, ya kan? Puasa Ramadan itu hukumnya kita kalau secara hukumnya wajib. Tapi kita katakan hukum uh, apa namanya aslinya puasa Ramadan itu adalah apa? Aslinya puasa Ramadan itu adalah haram Ada gak dalil yang memerintahkan kita puasa Ramadan? Ada Karena ada dalil maka kita mengerjakan puasa Ramadan Itu adalah ibadah Kalau ibadah itu hukum aslinya adalah haram Sampai datang dalil yang menyatakan perintahnya taib Misalnya apa namanya Dan itu berlaku untuk semua rincian masalah ibadah Kalau kita mengatakan taib Misalnya saya Zikir pagi dan sore mengucapkan la ilahaillallah sepuluh kali, sepuluh kali, sepuluh kali mengucapkan la ilahaillallah pagi dan sore misalnya itu kita katakan ini ibadah atau bukan ibadah? Hukum aslinya apa? Haram. Ada enggak dalil yang memerintahkan kita yang mensyariatkan kepada kita bahwa pada zikir pagi kita mengucapkan la ilahaillallah itu sebanyak sepuluh kali? Ada enggak dalil? Ada enggak dalil? Ada. Iya kan? Ada dalil. Karena ada dalil maka kita mengucapkan la ilahi illallah itu sebanyak 10 10 kali. Baik. Kemudian kita kembali lagi mengucapkan la ilahi illallah 1000 kali. Ibadah atau bukan? Ibadah. Pertanyaan, hukum aslinya, hukum aslinya mengucapkan la ilahi illallah 1000 kali itu hukumnya aslinya apa? Haram. Pertanyaan, ada tidak dalil yang memerintahkan kepada kita Mengucapkan La ilahe illallah itu seribu kali Ada tidak dalil Tidak ada dalil Karena tidak ada dalil Maka kembalikan ke hukum asalnya apa? Mengucapkan La ilahe illallah seribu kali itu adalah apa Haram Ini yang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang Toreka sufi ya, Karena dia mengatakan apa? Barang siapa mengucapkan La ilahe illallah seribu kali nah itu pahalanya sama dengan orang haji dan umrah karena apa? karena dia mengucapkan kita katakan ini bukan termasuk syariat. karena apa? karena Nabi saw tidak, Allah dan Rasulnya tidak pernah menetapkan mengucapkan la ilaha 100 ribu kali dan juga tidak pernah mengatakan apa orang yang mengucapkan la ilaha 100 kali itu nah, pahalanya sama dengan haji dan umroh. apalagi sampai mengatakan apa la ilaha 600 kali Ah, la ilaha ah, 600 kali, illallah itu 400 kali. Ya, kalau dia mati, mati kok kufuran. Jangan ya, coba la ilaha la ilaha mati, ya kan berarti kufur. Mati dalam kekufuran. Kenapa? Karena tauhid itu kan syaratnya harus ada dua Rukun tauhid itu kan ada 2. Yaitu harus ada nafi, harus ada isbat. Ada apa namanya? Ada peniadaan, ada penetapan. Kalau kita men meniadakan saja La ilaha la ilaha illallah Berarti belum dia bertauhid ya kan? Atau hanya menatakan Illallah illallah illallah. Ya kan? illallah illallah Kalau sudah capek Jadinya hu hu hu ya kan? Sampai kemudian semaput Nah, Misalnya apa namanya Ini kita katakan adalah apa uh, Ini belum dikatakan dia seorang itu uh, Bertauhid Maka Apa namanya Eh uh, Hukum aslinya ibadah itu adalah haram sampai kemudian datang dalil yang memerintahkan kepada kita. Tapi misalnya begini, tawaf itu hukumnya tawaf itu ibadah atau bukan? Tawaf itu ibadah atau bukan? Ibadah, tawaf itu ibadah. Sekarang tawaf tujuh kali di Gunung Merapi, tawaf di Gunung Merapi, itu hukum aslinya apa? Haram. Ada enggak dalil yang memerintahkan kita tawaf di Gunung Merapi tujuh kali? Ada enggak dalil? Tidak ada. Karena tidak ada dalil, maka kembalikan ke hukum aslinya apa? Haram, iya kan? Puasa mutih. Hukum puasa mutih itu ibadah atau bukan? Puasa mutih. Ibadah atau bukan? Ibadah. Iya kan? Hukum aslinya puasa mutih adalah apa? Haram. Ada enggak dalil yang memerintahkan kita puasa mutih? Tidak ada. Karena tidak ada dalil Maka puasa mutih itu kembalikan ke hukum aslinya apa Haram Puasa mutih itu adalah apa Puasa dari jam 5 sampai jam 5 Jam 5 pagi sampai jam 5 sore Berbukanya pun juga yang putih-putih Yang putih-putih apa -putih. Namanya puasa mutih Ini kita katakan adalah apa Jadi ibadah itu Harus betul-betul datang dengan dalil Tapi kalau bukan ibadah Kalau bukan ibadah Termasuk di dalamnya air Apa saja yang ada di atas permukaan bumi ini Maka hukum asli aslinya Segala sesuatu itu adalah Suci Boleh dan halal Jadi kalau bukan ibadah Kalau bukan ibadah Maka hukum aslinya itu kepada tiga Yang pertama apa Suci Boleh dan halal Suci itu maksudnya apa namanya Berarti bukan Bukan apa? Najis Misalnya gini Tisu ini hukum aslinya apa? Suci Iya kan? Ada gak dalil yang menyatakan bahwa tisu ini najis? Tidak ada Kalau tidak ada maka kembalikan ke hukum aslinya tisu ini apa? Suci Iya kan? Hukum aslinya air ini apa? Hukum aslinya air itu adalah apa? Suci Ada gak dalil yang menyatakan bahwa air itu adalah najis? Tidak ada Kalau tidak ada dalil yang menyatakan najisnya air Maka kembalikan ke hukum aslinya air itu adalah apa? Suci Ini kita katakan yang pertama Yang kedua hukum aslinya segala sesuatu adalah apa? Boleh Boleh itu misalnya apa? Boleh tidak saya menggunakan mic ini ketika ceramah? Hukum aslinya mic ini adalah apa? Boleh Ada tidak dalil yang melarang memakai mic? Tidak ada Karena tidak ada dalil Maka kembalikan ke hukum aslinya bahwa ini adalah apa? Boleh Menggunakan meja ini hukum aslinya apa? Boleh. Ada nggak dalil yang melarang kita menggunakan meja? Tidak ada. Kalau tidak ada maka kembalikan ke hukum aslinya meja itu adalah apa? Boleh. Memakai karpet. Memakai karpet ini karpet di masjid. Ini hukum aslinya apa? Boleh. Ada nggak dalil yang melarang kita menggunakan karpet? Ada nggak dalil? Tidak ada Karena tidak ada dalil yang menyatakan Maka kembalikan ke hukum aslinya Bahwa itu adalah apa? Boleh HP itu hukumnya apa? Boleh Ada gak dalil yang melarang kita menggunakan HP? Tidak ada Kalau tidak ada maka kembalikan ke hukum aslinya Bahwa HP itu adalah apa? Boleh Yang ketiga Hukum asal segala sesuatu itu adalah apa? Halal Kalau kaitannya dengan makanan dan minuman Ya kan Air putih ini bisa nggak hukum aslinya ketika minum adalah apa? Aslinya adalah apa? Halal. Ada nggak dalil yang menyatakan haramnya? Tidak ada, karena tidak ada tulisan. Ya kan? Tidak ada tulisan, tidak ada omongan, tidak ada, ya kan? Ya kan? Tidak ada tulisan. Kita katakan apa namanya e, hukum aslinya bahwa itu adalah halal sehingga saya katakan apa? Keliru besar kalau hanya mencari apa? Mencari kehalalan itu dengan mencari label halal. Mestinya salah itu, iya kan? Mestinya apa label itu jangan di, dikasih label halal, mestinya dikasih label itu adalah haram. Ya kan? Kenapa? Karena hukum aslinya semuanya itu adalah apa? Halal, ya kan. Seandainya dikasih label halal, masya allah, ya kan. Berapa banyak yang di pasar itu harus dikasih label halal? Pisang goreng harus kasih label halal, tahu goreng, ya kan, tahu isi, tahu susur, tahu bunting, tahu bakso, ya kan. Berapa yang harus dikasih label halal? belum lagi misalnya jajanan pasar onde-onde uh, apa waji kemudian apalagi uh, risoles semua harus dikasih label halal yang ha mestinya apa yang dicari jangan dikasih label halal ya kan karena semua makanan kita katakan semua makanan yang apa yang dibuat itu hukum aslinya adalah boleh halal sampai datang dalil yang menyatakan bahwa itu adalah ha haram mestinya label itu adalah haram jadi jangan dikasih label halal karena apa namanya percuma kita katakan dikasih label halal ya kan label halal kenapa karena aslinya makanan itu adalah halal jadi sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu adalah ini adalah haram jadi kita katakan bahwa aslinya air itu adalah suci boleh dan halal berarti air itu aslinya apa hukum aslinya air adalah suci boleh dan halal. Suci artinya apa? Air itu selamat tidak ada yang menyatakan najisnya, maka kembalikan ke aslinya bahwa air itu adalah suci dan suci air itu adalah boleh. Artinya boleh di, dimanfaatkan, boleh digunakan. Air itu mau dicampur dengan sirup, air itu mau dicampur dengan kopi, mau dicampur dengan teh, mau dicampur dengan apa saja maka hukum aslinya bahwa itu adalah boleh. Dan apa? Air itu kita katakan hukum aslinya adalah halal. Artinya silakan Anda minum. Ya kan? Anda minum sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu adalah tidak tidak dibolehkan. Tapi itu adalah uh, hukum aslinya. Dan ini sebenarnya berlaku bukan hanya air tapi kita katakan berlaku untuk uh, untuk semuanya. Dan air itu uh, Berarti apa? Kalau ada dalil yang menyatakan apa namanya haramnya, baru kita menyatakan air itu adalah haram. Kalau misalnya apa namanya ada dalil yang menyatakan air itu adalah najis, maka baru kita dikatakan air itu adalah najis. Nah, kalau ada dalil yang menyatakan bahwa air itu tidak boleh anda gunakan, maka baru tidak boleh kita gunakan. Maka apa namanya? Itu karena ada dalil yang menyatakan bahwa memang itu adalah tidak tidak boleh. Jadi air itu hukum aslinya adalah suci Walaupun Walaupun dia berubah salah satu dari tiga sifat Warna, bau, dan rasa Tapi karena berubahnya Berubahnya karena benda yang suci Maka air itu tetap dikatakan Adalah su suci Karena uh, Begini ya Air itu baru bisa dikatakan najis Air itu baru bisa dikatakan Najis itu Kalau Apa? Kalau terdapat padanya dua Kalau terpenuhi dua Kalau dua ini terpenuhi Maka air itu baru bisa dikatakan najis Yang pertama Kejatuhan padanya najasa Benda najis Kemasukan benda najis Yang kedua berubah salah satu dari tiga sifat Warna, bau, dan rasa Maka air itu baru menjadi apa? Baru menjadi apa? Najis tapi kalau salah satunya tidak ada Misalnya apa namanya Air itu kemasukan Kemasukan benda najis Ini misalnya Air satu gelas Dimasuki satu cc air kencing Dimasuki satu cc air kencing Tapi apa Tidak berubah warna Bau dan rasa Tidak ada perubahan warna Bau dan rasa Pertanyaan air ini suci atau najis? Air ini suci atau najis? Ah, suci. Dan air ini adalah halal, air ini adalah boleh, iya kan? Kenapa? Karena tidak terpenuhi dikatakan najis. Walaupun dia kemasukan najasa, tapi apa? Tidak berubah salah satu dari tiga sifat. Tapi kalau misalnya kita masukkan benda najis, kemudian berubah warna, bau dan rasa, maka air ini baru menjadi apa? Najis. Tapi kalau misalnya air satu gelas saya campuri dengan tanah Satu sendok pasir Berubah berubah gak warnanya? Berubah, rasa? Berubah, iya kan? Kemudian apa lagi? Bau, berubah gak tidak? Berubah, pertanyaan air ini najis atau tidak? Tidak, kenapa kok tidak? Hah? Karena kemasukannya bukan benda najis Itu apa? Tanah, tanah itu adalah suci iya kan Tanah suci, walaupun dia berubah apa? warna bau dan rasa. Contohnya juga misalnya air kita campur dengan kopi. Berubah enggak warnanya? Berubah. Berubah rasanya berubah. Kemudian baunya berubah. Iya kan? Apakah kita katakan air ini najis? Tidak. Kenapa? Karena berubahnya bukan benda najis. Berubahnya karena benda yang suci. Jadi air itu adalah kita kembalikan bahwa hukum aslinya bahwa itu adalah suci, boleh dan halal sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu adalah tidak tidak boleh walaupun dia berubah walaupun kita katakan apa berubahnya warna bau dan rasa karena benda yang suci maka tetap air itu adalah apa suci misalnya air kali warnanya coklat ya kan itu hukum aslinya apa suci ada nggak dalil yang menyatakan kalau berubah warna ini adalah najis tidak ada dan berubahnya juga bukan karena benda najis seperti misalnya apa berubah warna kemasan kecoklatan nah itu kan berubah karena tanah atau apa namanya lumpur dan seterusnya maka kita katakan itu adalah apa lumpur itu adalah termasuk benda yang suci bukan termasuk benda yang najis. tapi kalau misalnya apa nah, di poin selanjutnya fa intagayir aha du'aw shafihi binajasatin jika berubah salah satu dari tiga sifat berubah dari salah satu tiga sifat tiga sifat itu apa tadi warna bau dan rasa dengan najasa berubah salah satu dari tiga sifat dengan benda najis Maka air itu baru bisa dikatakan apa? Fahuwa najisun Maka itu termasuk na Najis Yajibu istinabuhu Maka wajib kita menjauhinya Ini adalah apa? E, kita katakan adalah Jadi air itu baru bisa dikatakan Walaupun air itu adalah apa? Semua air yang semua disebut air Maka itu adalah air itu adalah suci dan mensucikan Air itu para ulama membagi air itu menjadi dua Ada yang membagi menjadi tiga Tapi dua atau tiga pembagian ini sebenarnya sama saja Air itu hanya terbagi menjadi dua, dua. Atau ada yang membagi menjadi tiga Terserah lah ya Saya sebutkan mau dua mau tiga itu Yang pertama macamnya air Macamnya air itu cuma ada dua Yang pertama adalah air suci Dan yang kedua adalah air najis Air suci dan air najis Dan air suci itu dibagi menjadi dua Air suci itu dibagi menjadi dua Ada air suci dan mensucikan Air suci dan mensucikan Ini yang disebut dengan tohur ya, Atau disebut dengan ma'un mutlak Suci dan mensucikan Itulah yang disebut dengan air mutlak Yang kedua ada air suci tapi tidak mensucikan Maka itu disebut dengan air Muqayyad Namanya air Muqayyad Air suci dan mensucikan atau disebut dengan air mutlak Itu adalah apa tadi Adalah eh, Apa Adalah air tohur Adalah istilah yang lain adalah tohur Dan itu adalah apa Selama masih disebut air Maka air itu adalah suci dan mensucikan Nah yang kedua Air suci tapi tidak mensucikan Ini adalah apa Air tadi yang Bercampur dengan benda yang suci Benda yang berair yang sudah bercampur dengan benda yang Suci, air Ini ini namanya air mutlak Tapi ketika ditambah teh Namanya air apa? Air mukoyat Air ketika ditambah kopi Maka air ini menjadi apa? Air mukoyat Termasuk di dalamnya air mukoyat Kalau air mukoyat itu tidak bisa dipakai Untuk Bersuci Air mukayat jadi yang boleh dipakai untuk bersuci hanya apa air mutlak. Adapun air mukayat tidak bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya air teh boleh nggak dipakai untuk wudhu? Nggak bisa. Nggak sanggah wudhunya, tidak sah wudhunya. Ya kan? Air kopi dipakai untuk mandi? Ah, sanggah wudhunya, sanggah mandinya, tidak sah mandinya. Ya nggak, kan? tidak sah mandinya. Berwudhu pakai bensin? Ah, ha? sanggah wudhunya. Tidak sah wudunya Kenapa? Karena bensin termasuk air Air apa? Mukoyat Tidak disebut air ya kan Sudah berubah jadi bensin nah, Mandi pakai air keras nah, Mandi pakai air keras nah, Maka namanya air keras itu namanya air apa? Mukoyat Maka tidak sah mandinya dengan air mukoyat Jadi air mukoyat itu tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk bersuci Iya kan, untuk ber, bersuci hanya kita katakan air itu adalah suci, bensin itu suci atau tidak? Suci, tapi bisa nggak dipakai untuk bersuci? Tidak. Iya kan, air keras itu adalah suci, tapi bisa nggak dipakai untuk bersuci? Tidak. Iya kan, kita katakan adalah apa? Sirup itu termasuk apa? Sirup termasuk air apa? Mukoyat. Iya kan. Kemudian apalagi uh, minyak goreng termasuk air? Mukoyat. Minyak tanah termasuk air, termasuk air mukoh Jadi kenapa? Karena tidak disebut air, ya kan? Tapi kalau misalnya air yang turun dari langit, air yang dari sungai, dari apa, laut, dari ini semuanya kita katakan itu adalah suci dan mensucikan. Kemudian yang poin yang berikutnya dikatakan wal aslu filasiyya adalah atau harawalibah. Jadi saya tambahkan tadi bahwa hukum asal segala sesuatu bukan hanya air, hukum asal segala sesuatu itu adalah suci dan boleh dan halal. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci, boleh dan halal. Jadi bukan hanya air. Kita katakan semuanya, ya kan? Semuanya itu adalah hukum aslinya. Hukum aslinya bahwa itu adalah, misalnya apa namanya? Ee, jadi kalau misalnya tidak usah nanya ya, misalnya ulat jati. Ulat jati hukum aslinya apa? Ah, ha? suci, boleh dan halal. Ya kan? Kita ambil kata ulat jati hukum aslinya apa? Halal Ada enggak dalil yang menyatakan bahawa ulat jati itu adalah haram? Hah? Tidak ada Karena tidak ada maka kembalikan ke hukum aslinya bahwa itu adalah apa? Halal Jadi itu aslinya adalah halal Kenapa kita katakan makanan itu hukum aslinya semuanya itu adalah halal Cacing itu hukum aslinya apa? Halal Cacing tanah lah maksudnya Bukan cacing dari manusia Cacing tanah itu hukum aslinya apa? Halal. Ada nggak dalil yang menyatakan haramnya cacing tanah? Tidak ada. Karena tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, maka kembalikan ke hukum aslinya ke cacing tanah itu adalah apa? Halal. Ya kan? Silahkan, ya kan? bagian doyan. Karena e, nanti ustadz nanti ustadz mau disuguhkan cacing, jangan di apa namanya? Uh, kita katakan bahwa apa namanya semua yang halal itu tidak harus dimakan, bukan berarti semua yang halal itu harus dimakan. Itu harus dipahami, kan? Karena Rasulullah sendiri ya ketika dia menyatakan halalnya belum tentu dia makan. Contohnya apa? Misalnya Rasulullah disuguhin dob, kadal padang pasir. Apakah Rasulullah sossalam makan? Tidak. Tapi uh, kita katakan dob ini halal atau haram? Halal, ya kan? Nabi sossalam mengatakan kori buhay labad ya sahabis, silahkan suguhkan ke sahabat yang lain. Pain ni wunaji mal dawunaji. Karena saya afwan ah, ah, perut saya belum bisa siap menerima kan gitu. Ya kan? Artinya belum menerima. Ya kan? Rasulullah pernah dikasih sayur kubis juga tidak suka. Bukan berarti sayur kubis itu adalah haram tidak. Ya kan? Jadi kita katakan hukum aslinya segala sesuatu itu adalah halal. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu adalah tidak, ah, tidak boleh. Undur-undur itu hukum aslinya apa? Halal. Ada enggak dalil yang menyatakan haramnya makan undur-undur? Tidak ada Kembalikan ke hukum aslinya Bahawa undur-undur itu adalah halal Kelelawar itu hukum aslinya apa? Kelelawar itu hukum aslinya apa? Halal Ada enggak dalil yang menyatakan haramnya makan kelelawar? Ada Karena ada dalil maka tidak boleh kita makan ya kan? Karena ada dalil maka tidak boleh makan Klelawar, ya kan. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW anbeil khufas. Rasulullah SAW melarang kita jual beli kelelawar Jual beli kelelawar artinya apa? Tidak boleh. Baik itu jual beli untuk apa saja tidak diperbolehkan. Ya kan. Untuk kemudian dikonsumsi, untuk dijadikan obat, untuk di apa namanya bisnis, maka itu tidak boleh. Ya kan? Maka kelelawar itu tidak boleh karena kembalinya kepada tiga tidak boleh untuk konsumsi, maksudnya untuk di dimakan ya kan, tidak boleh untuk dijadikan obat, kelelawar dijadikan obat juga tetap tidak boleh. Kemudian yang ketiga untuk diperjualbelikan juga tidak boleh. Artinya untuk dijadikan apa, e, misalnya kita untuk mendapatkan keuntungan dari kelelawar maka itu menjadi haram. Ini adalah apa? Karena ada dalil, karena ada dalil maka tidak tidak boleh. Tapi kalau tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, maka kembalikan ke hukum aslinya. Seperti ayam. Ayam itu hukum aslinya apa? Halal. Ada enggak dalil yang melarang kita makan ayam? Tidak ada. Kalau tidak ada ya kembalikan ke hukum aslinya. Maka ayam itu boleh tiga. Tiga apa? Yang pertama boleh konsumsi, boleh. Ayam itu dijadikan obat, iya kan? Kemudian yang ketiga boleh diperjualbelikan. Karena ingat halalnya sesuatu Halalnya dan haramnya sesuatu itu Kembali kepada tiga Jika Allah menghalalkan sesuatu Berarti halalnya itu kembali kepada tiga Jika Allah mengharamkan sesuatu Maka haramnya pun juga Kembali kepada Kembali kepada tiga Yang pertama adalah halal Kita katakan halal dari sisi Zatnya zatnya Artinya bisa kita konsumsi Yang kedua adalah halal dari sisi Untuk kemudian apa pengobatan Yang ketiga halal untuk Uh, usaha. Antum mau jual belikan, antum mau apa saja bentuknya, itu adalah halal. Ini tapi kalau haram sama. Yaitu adalah apa? Uh, kembalinya kepada tiga, yaitu haram secara zatnya, maksudnya untuk konsumsi dan yang kedua adalah haram, yang kedua adalah apa? Uh, untuk pengobatan dan yang ketiga adalah haram, haram untuk usaha. Tay Allah taala alam. Ada pertanyaan? Uh, apabila ketika sholat terdapat bagian pakaian yang basah atau celana atau baju dan lain-lain, misalnya karena hujan, sedangkan tidak memungkinkan mengganti pakaian tersebut, bagaimana satu sholatnya? Sholat dengan memakai pakaian basah. Intinya kan gitu kan? Pertanyaannya, sanggah sholatnya dengan memakai pakaian basah? Ah, uh, habis kena hujan kemudian dia sholat, ya kan di masjid di karpet jadi basah karena pakaiannya basah, ya kan? Uh, maka sholat dengan pakaian basah itu sanggah sholatnya? sah salatnya iya kan sah salatnya kita katakan itu sah salatnya kenapa karena ee, al aslu fil siyai adalah libah memakai pakaian salat dengan pakaian basah itu adalah aslinya adalah boleh iya kan ada enggak dalil yang menyatakan bahwa salat tidak boleh memakai pakaian basah tidak ada karena tidak ada dalil yang menyatakan haramnya memakai pakaian basah maka kembalikan ke hukum aslinya bahwa memakai pakaian basah itu adalah boleh -bo Ya kan itu adalah apa namanya? Ini koida. Jadi penerapan koida kita pakai kepada semua. Jadi untuk menyatakan haramnya itu harus datang dengan dalil. Kalau menyatakan apa namanya? Oh tidak boleh memakai pakaian basah ketika sholat. Coba datangkan dalil. Ada nggak dalil dari Al-Quran, dari As sunnah atau ijma ulama yang menyatakan bahwa memakai pakaian basah itu tidak sah sholatnya? Kalau ada dalil, baru kita menyatakan bahwa itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada, maka kembalikan ke aslinya bahwa itu adalah apa? Bahwa itu adalah bo bu boleh. Jadi bukan termasuk yang di yang diharamkan. Kita katakan itu adalah boleh, ya kan? Dan jangan heran, ya jangan heran ya kan? Kalau ada orang, saya dua Jumat yang lalu itu saya berenang bersama seorang sheikh ya kan? nah, dari Mesir dia orang Arab dari Mesir dia berenang kolam renang habis berenang dia sholat di masjid dengan pakaian basah pakaian basah diliatin sama orang banyak itu sholat pakaian basah ya kan? kalau di karpet di masjid pengundalangan mungkin dimarahin sama tamir ta ya kan? jadi dia maka, dia sholat dengan pakaian basah karena dia memang tidak bawa ganti Ya kan? karena dia berenang itu tahunnya dia berenang pokoknya basah-basah pulang ke rumah nanti ganti di di rumah kalau kita kan bawa ganti kan berenang bawa ganti dia tidak nah, ini kita katakan bahwa itu adalah boleh kalau saya hanya liatin aja ya kan karena dia sholat dengan pakaian basah kuyuk ya kan? sholat dengan sambil apa namanya selesai berenang dia langsung sholat wallahu talaalum ta Kemudian ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Saya mau bertanya eh, Bagaimana hukum Menyetel murottal di masjid Karena masalahnya Di kampung saya Letak masjid itu ada di pedesaan Apabila tidak ada Tanda-tanda akan masuknya Waktu azan, Maka eh, Hanya Apa Yang datang hanya sedikit, namun apabila disetel muratal dulu, maka cukup banyak. Ya kita katakan bahwa apa namanya e, menyetel muratal itu hukum aslinya apa? Boleh, ya kan? Menyetel muratal itu hukum aslinya adalah boleh. Ada nggak dalil yang menyatakan tidak boleh? Ha? Ah, ada nggak dalil yang menyatakan tidak boleh? Kita katakan adalah apa? E, ada nggak dalil? Yang pertama kalau masalah ibadah Afwan, Ini bukan masalah apa namanya Karena ibadah Menyetel murottal itu termasuk ibadah atau bukan? Ibadah Murottal itu adalah termasuk ibadah atau bukan? Ibadah Maka hukum aslinya ibadah itu adalah apa? Haram Ada gak dalil Yang memerintahkan kita Yang menyuruh kita untuk menyetel murottal ketika mau sholat Mau a'ah, mau azan atau ini Ada gak dalil? Tidak ada, karena tidak ada dalil maka kembalikan ke hukum aslinya menyetel murat tali itu hukumnya adalah haram. Maka ini adalah apa? Kenapa? Karena itu adalah masalah ibadah. Karena seandainya menyetel murat tali itu adalah kebaikan, nah, ini bahasa gampangnya. Seandainya menyetel murat tali itu adalah kebaikan, nah, kebaikan, maka tentunya yang yang pertama kali mengamalkan kebaikan itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya akan diikuti oleh para sahabat tentunya akan diikuti oleh para sahabat berikutnya khulafaur rasyidun khulafaur rasyidin kemudian nanti sesudahnya dari kalangan tabiin kemudian diikuti sesudahnya dari kalangan tabiut tabiin sampai kemudian apa ke mazahibul arba ah, sampai kemudian para ulama akan sampai datang berita itu kepada kita dan tidak ada satupun riwayat Tidak ada satupun perbuatan para sahabat Yang mereka itu mengumandangkan uh, apa, Menyetel muratal Baik itu dengan pakai mic atau tidak pakai mic uh, uh, Juga tidak pernah kita dapati para sahabat menganjurkan Atau kemudian mereka melakukan Maka kembalikan ke hukum asalnya bahwa itu adalah tidak boleh Kenapa? Karena ini adalah masalah uh, Masalah ibadah Kenapa? Karena untuk menyatakan kebaikan itu yang per, Untuk menyatakan kebaikan itu harus datang dengan dalil Muratal ini kan bagus Iya kan iya Bagus kita katakan ingat Bagusnya ibadah itu adalah Tinjauannya itu adalah syariat Bukan menurut manusia Bukan menurut manusia Ketika kita misalnya baca Quran ada orang yang sholat di samping kita Maka Nabi SAW melarang Kita membaca Quran Sementara di samping kita itu ada orang yang sedang sholat Ini eh, apa namanya Termasuk yang tidak Nah, tidak dibolehkan lawh huta ala alam termasuk juga di dalamnya solawat yang biasanya kalau di kampung-kampung apalagi di bagian Indonesia Timur di Indonesia Timur itu yang namanya apa sebelum azan itu biasanya setengah jam itu sudah ada muratal jangan setelah ada muratal baru kemudian solawat solawat apa namanya setelah itu baru azan di memandangkan ini kita katakan itu termasuk amalan-amalan yang tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita katakan bahwa itu adalah termasuk perkara yang bukan sunnah dari Nabi. Ada sebagian orang yang mengharamkan uh, sifat apa namanya siput apa ini siput siput dan cacing atau hewan yang sejenisnya karena tidak Bisa disembelih dan juga menjijikan ah, Mana yang benar seperti ini Pertama Untuk menyatakan bahwa hewan itu adalah haram Atau hewan itu menjijikan ah, Atau hewan itu adalah Apa namanya Ya tidak boleh Maka yang pertama kali harus datang dengan dalil Ada gak dalil Yang menyatakan bahwa Siput itu adalah termasuk uh, Hewan yang haram Ada gak dalil yang menyatakan bahwa Cacing itu adalah haram. Ada enggak dalil yang kalau tidak ada dalil maka kembalikan ke hukum aslinya bahawa itu adalah halal. Maka tidak boleh kita menyatakan haramnya sesuatu atau najisnya sesuatu atau tidak bolehnya sesuatu itu kecuali datang dengan dalil. Maka kita tanya bagi mereka yang menyatakan haramnya oh apa namanya haramnya karena itu menjijikan. Ingat menjijikan itu bukan ukurannya dalam manusia. Menjijikan itu bukan ukurannya dalam manusia. Yang ukuran menjijikan itu adalah syariat. Kalau syariat mengatakan ini adalah hobi, ini adalah menjijikan, baru kita mengatakan bahawa itu adalah hobi. Misalnya apa? Seperti Nabi saw mengatakan Inallah yang hayani kumaluh uh, Inallah warasulahu yang hayani kumaluhumilhumurilahliya fainna harijesus. Kemudian apa? Nabi saw mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai. Kenapa? Daging keledai itu adalah rijesun, itu adalah menjijikan. Baru kita menyatakan menjijikan Karena memang syariat yang menyatakan menjijikan Seperti juga misalnya apa Al-hasarat minal khaba'id Seperti misalnya serangga-serangga itu adalah termasuk khobis Menjijikan Baru kita bisa menyatakan bahwa itu adalah khobis Tapi kalau misalnya apa namanya Tidak ada dalil cacing Tidak ada dalil yang menyatakan Apa namanya Menjijikan atau haramnya Maka tidak boleh kita menyatakan bahwa itu adalah haram Maka kembalikan ke Uh, hukum aslinya bahwa itu adalah uh, halal, uh, suci dan boleh. Wallahu ala a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jika sudah mandi besar maka harus berwudu? Tidak. Orang yang mandi besar tidak harus berwudu. Kecuali kalau di tengah-tengah mandinya ada yang membatalkan wudu. Jadi kalau dia sudah mandi besar Maka dengan mandi besar Karena ingat, yang besar itu sudah bisa mengangkat yang kecil Hadas kecil itu apa? Wudu. Hadas besar itu apa? Mandi Kalau mandi itu sudah bisa mengangkat yang wudu, Artinya apa? Orang yang mandi itu sudah mencukupkan dengan Tentunya yang saya maksudkan mandi Mandi apa? Mandi besar Mandi ibadah Bukan mandi sumuk Bukan mandi seger Bukan mandi kebiasaan Bukan ya Kalau mandi pagi sore itu dia tetap harus berwudu setiap mau sholat. Tapi kalau mandi karena mandi ada sebab, mandi yang ada sebab karena keluar darah haid, misalnya apa namanya bersih dari haidnya atau mimpi basah atau apa namanya hubungan suami istri, maka mandinya itu adalah mandi, maka setelahnya boleh dengan mandi itu dia berwudu apa namanya sholat. tidak perlu dia berwudu. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tahiyatul masjid Uh, Salat Jumat apakah haram Tahiyatul Masjid saat Jumat Apakah haram tidak Justru Nabi SAW ketika sedang khutbah Jumat Ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat Ada seorang sahabat dia langsung duduk Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sahabat yang sedang duduk itu Asoleh tayyafulan kamu sudah sholat dua rakaat Wahai fulan belum ya Rasulullah kum Fasalli Berdiri dan sholatlah dua dua rakaat artinya apa ketika kita sudah masuk sholat Jumat kemudian ada orang masuk maka walaupun khutib di atas mimbar tetap kita sholat dua rakaat tetap kita sholat dua rakaat Allahu taala alam kemudian yang bersuci dengan air air sungai yang wah apa warnanya adalah misalnya air selokan mataram apakah sah Selokan Mataram, ah, hukum aslinya apa? Air itu suci, boleh dan halal. Ada nggak dalil yang menyatakan eh, Nahar Rasulullah Sallam Ansorbi atau Anistekdam eh, Mai Mataram? Nahar Mataram tidak ada. Kalau tidak ada, kembalikan ke hukum aslinya. Kembalikan ke hukum aslinya bahwa air eh, kali Mataram itu adalah suci, halal dan boleh. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya bagaimana kriteria eh, suatu itu disebut ibadah dan bukan ibadah. Ibadah itu kalau ada perintah. Ibadah itu kalau ada eh, perintah. Kalau tidak ada perintah itu salah satu bedanya antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau ibadah itu pertama ada perintah yang kedua kaitannya dengan pahala. Kalau ada pahala baru itu ibadah. Tapi kalau tidak ada pahala maka itu bukan ibadah. Saya minum air putih ini ada gak pahalanya? tidak ada, ya kan? Kalau saya tidak meninggal, saya meninggalkan minum putih, apakah ada saya ada dosa? Tidak ada. Jadi itu adalah ibadah dengan yang bukan nah ibadah. Allahul Huqala Alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya apa? Ada pendapat ulama bahwasanya jika air kurang dari dua kulla, kemasukan benda najis ini bagaimana dengan pendapat ini? Tapi ini hadisnya hadis dari Abdullah bin Umar dan hadis itu adalah diperselisihkan tentang ketua yaitu hadis dari Abdullah bin Umar yang menyatakan disahkan almaruqul latay ini lam yahmilil khabas. Apabila air itu lebih dari dua kula maka tidak membawa najis. Tapi hadis ini namanya hadis muttabir. Ini hadis doib. Hadis do'ib Hadis do'ib tidak bisa dijadikan sandaran hukum Kenapa? Karena ada riwayat yang lain Yang menyatakan bahwa Kalau air itu lebih dari 3 kula Air itu dari lebih 5 kula tidak membawa najis Ada juga riwayat yang menyebutkan 40 kula Itu tidak membawa najis Sehingga hadis yang menyatakan 2 kula nah Itu adalah bertengah apa namanya goncang Kenapa? Karena riwayatnya matanya Isi hadisnya itu apa namanya ada yang mengatakan tiga ada yang mengatakan lima ada yang mengatakan sepuluh ada yang mengatakan dua puluh ada yang mengatakan empat puluh sehingga tidak bisa dijadikan sandaran sehingga para ulama menyatakan apa air itu walaupun lebih dari dua kula walaupun lebih dari dua kula kalau kemasukan najasa dan berubah salah satu dari tiga sifat warna bau dan rasa maka air itu adalah apa najis contoh air sumur air sumur itu kalau sumur kedalamannya sepuluh meter ya kan Air itu sudah dua kula atau bukan? Sudah. Sekarang kejatuhan padanya bangket tikus. Ada tikus jatuh, kemudian bangket, kemudian merubah sumur itu menjadi warnanya, baunya, kemudian rasa bau dan apa namanya e, warna berubah. Air ini sumur ini najis atau tidak? Najis. Padahal lebih dari dua kula. Ya kan? Kalaupun dua dari, kurang dari dua kula misalnya air satu gelas. Saya tadi masukkan contoh ambil satu seser kencing kemudian tidak berubah warna bau dan rasa air ini najis satu suci suci ini adalah apa? Karena kita katakan eh, kaidahnya adalah apa? Jika eh, tidak tidak melihat kepada dua kula atau tidak karena dua kula itu adalah hadis yang doaib eh, air yang bercampur dengan lumpur yang kita katakan air selokan mata Bercampur dengan lumpur hukum aslinya adalah apa? Suci halal dan boleh sampai kemudian datang dalil ya kan apa namanya e, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa berubahnya itu adalah karena najasa tidak ada ya, maka kalau berubahnya karena benda yang suci maka kita katakan aslinya adalah suci ya, Allahul Maha Alam. Tapi ada pertanyaan satu lagi. <tuh>, yang yang itu, bisa lagi? Hah? Iya, enggak. Kalau misalnya apa namanya antum pakai beruntung nggak ada masalah? Air yang ada lumpur misalnya antum ber, sekarang begini, ada air lumpur kemudian ada air e, 10 cm atau air kemudian antum berwudu. Kalau lumpurnya ya kita katakan memang air kalau lumpur tidak dipakai untuk apa berwudu, ya kan? tidak dipakai berwudu kecuali untuk tayamum. Tayamum dengan lumpur boleh, gak ada masalah. Allahu taala. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku lukuh lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.